Uh, awal karirnya kak resa itu kenapa uh, bisa dinamain resa longsoe mungkin dijelaskan kepada netizen kita awal karir dulu ya Yes awal karirnya itu umur 3 tahun eh sebenarnya itu bukan karir sih nah ada telepon oke okay. nah <laughs> <Yes>. terus <laughs> Asik ngomong asik. Ya ya ya, ya Oke oke masuk masuk masuk. Aduh kamu ya. Ya, us, ya udah. Aku lagi mama Oh gitu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong asik-asik, ngomong asik, -asik gitu-gitu ya, sok ya. Oke. Kasian dia. masih aja. muda lagi. Ngomong-ngomong asik-asik. Ngomong asik. Asik. Yeah. yeah. Okay. Luar biasa sekali Dan ya ah, hapenya mati, mati. Ya. Dan sekarang saya bersama Luar biasa banget ini adalah uh, Penyanyi dangdut dari asli Semarang juga Yang pastinya memiliki brand image yang luar biasa Yaitu adalah Resa Lawang Sayang Atau Oke, okay, uh, Resa Longsoyo langsung aja nih aku mau ke pertanyaannya nih ya uh, Awal karirnya Kak Resa itu kenapa uh, bisa dinamain Resa Longsoyo mungkin dijelaskan kepada netizen kita Awal karir dulu ya Yes Awal karirnya itu umur 3 tahun Eh sebenarnya itu bukan karir sih Nah ada telepon, oke okay. Nah yes. terus <laughs> Dari Buddha okay. lagi ya <laughs> oke <Okay. laughs> itu waktu Silakan. itu kan uh, emang senang nyanyi, anak benar. kecil senang nyanyi, senang joget lagu dangdut lagi uh -huh. kan jarang banget tuh, mm -hmm. nah waktu itu terus aku ada joinan perform di tetangga tetangga ada hajatan mm -hmm. terus ada dangdutnya gitu, benar, aku benar, nyanyi benar. nah si musisi-musisinya itu penasaran, nah, kok anak kecil bisa nyanyi dangdut sih gitu oh umur 3 tahun itu ya? iya umur 3 oh, tahun, beda, akhirnya beda, beda, waktu itu ditanyain kamu mau gak kita job sini sini sini sini gitu diajarin, gitu, diajarin mentalnya kan yes. terus dia mau aja loh kita buat pengalaman gitu heeh yes. terus so dari situ-situ situ itu, sampai akhirnya SMP kelas 2 masuk kelas 2 itu mau ke lebih ke profesional. Mm -hmm. Jadi namanya pakailah nama Lawang Sewu. Oh, okay. dibentuk itulah pas taat 3 SMP itu ya. Masuk kelas 2. Masuk kelas 2 SMP baru mm -hmm. kebentuklah brand image itu, Lawang Sewu. 10. Dan kenapa? tadi kenapa bisa Lawang Sewu? Karena saya kan dari Semarang. Mm -hmm pake sewu dan lawang sewu itu seperti landmarknya kota semarang ya bener banget walaupun ada lawang sewu ada kota lama tapi memang ya, tapi yang landmark bener-bener tuh emang lawang sewu nya itu singguh itu yang angker dan juga dicari mistis ya iya, iya. makanya seperti resa itu kan dicari <laughs> biasa uh, jadi lebih ke uh, apa icon aja sih kayak misalnya Aikoniknya biar buat ga ah bener-bener image nya sendiri hmm. ya resa lawang sewu gitu ya mungkin kalau di Jauh timur ada Persik, itu nah, adalah Dewi Persik iya. gitu ya Kalau dari Semarang juga ada tukul Arwana ya Ya tapi dia pakai ikan sih Oh iya bener juga ya <laughs> Ya bener, semuanya oke okay. Dan prestasi yang didapat dari album yang dikeluarkan sudah sampai mana ataupun uh, single nih? Single-single uh, ya uh, Sampai mana ya, lebih ke banyak yang lebih tahu kayak di luar Semarang, okay. luar Jawa yes. gitu jadi apresiasinya sih senengnya uh, tambah ada yang ngerti gitu wow gitu ya jadi banyak banget udah senasional juga ya pasti amin, ya amin. amin ya karena memang udah ada dimana-mana sih ya dan uh, kalau kita masalah bicara penyanyi dangdut yang namanya identik nih ya pastinya dihantui uh, berita itu super seksi resa longseu tampil tapi resa longseu itu tampilnya lebih sopan gitu loh berita yang dihantu itu kan super seksi nah. tapi rasa, rasa lawang saya itu tampil lebih sopan itu kenapa jadi gitu. di youtube, yes. di YouTube uh, jadi video-video lama nah -ah. yang dulu-dulu saya bilang nge-shootnya lebih ke bawah nah. jadi terlihat seksi sekali Bener. itu mulai bermunculan nah -ah. jadilah saya di apa kayak di caput Oh seksi nih, oh, itu padahal sebenarnya enggak gitu enggak terlalu terbuka juga kalau aku pakai enak ya. ya Pada zaman itu semua pakai seksi sebenarnya oh, pada zaman itu iya, semua pakai model baju yang seperti itu benar, benar, Cuma benar, cara nge-shootnya yang lebih ekstrim aja Oh si itu iya, ya Jadi lebih kelihatan seksi hmm. gitu Lebih dekat lebih dekat semakin deket gitu kan ya, tapi kalau cowok semakin deket jelek gitu Iya itu eh masih gitu sih iya makanya coba aja kamera ini nanti yeah. ya ya apa juga pengen-pengen Oke okay. uh. kalau kita bicara masalah netizen nih sobat netizen ya itu kalau kamu mungkin di apa kamu tuh seksi kamu tuh Pak kalau penyidang itu begini kamu cara menghiraukan omongan-omongan mereka itu bagian menghiraukan iya uh kalau Reza sendiri sih biasanya tergantung mood ya kalo moodnya lagi bener-bener sebel banget gitu paling dibiarin, ga aku respon tapi kalo emang moodnya lagi bagus, biasanya aku ikut bercandain jadi aku balas komennya tuh lebih ke bercanda gitu oh gitu di situ berarti misalnya, kalau misalnya diomongin wah, seksi nih, gini-gini terus omongin, mau dong mau, gitu ya, berapa-berapa gitu ya kalo lagi mood baik ya tapi kalo mood situ juga seneng gitu, ada lebih-lebih kesitu sih tapi sok-sokan ya namanya juga netizen iya, ya ya ya ya ya ya ya ya terus pentingnya internet di dunia kerjanya resa sendiri nih karena uh, yang kalau di era jaman sekarang itu kan pasti perlu juga menurut medsos jaman ya mungkin kalau zaman jaman dulu enggak uh, terlalu sih ya enggak terlalu booming seperti sekarang apalagi pemakaian Instagram dan lain-lain ataupun ya. internet gitu menurut resa hmm. uh, Penting. pentingnya gimana Penting banget sih sebenarnya kalau ke hal positif ya Kalau ke hal positif itu benar-benar penting banget karena bisa buat media promosi Itu lebih penting gitu, pokoknya yang paling penting itu buat promosi Bisa menyebar kemana-mana itu benar, benar, benar. Bener, jadi bener. gimana kita menyikapinya media ya, sosial ya bisa buat promosi, bisa buat cari duit juga bisa hmm, di situ. Bisa, ya. bisa, bisa. Tapi rasa uh, apa merasa banget enggak impact yang didapat itu ada yang dari media sosial juga ataupun dari internet itu sendiri? Ada sih. Ada, ada, Jadi oh. baik um, jadi kayak tambah lagi yang tahu gitu loh. Ah, yang sebelumnya yang enggak tahu jadi tahu gitu-gitu. Ya, ya, ya, ya. Anda, Anda, Anda, Anda. oke luar biasa, dan impact dari media sosial di dunia kerja dari awal berkarya sampai sekarang tuh gimana dari pertama kali dulu di mungkin terjun di Jakarta gitu oh, ya. ya, ataupun jadi penyelidang itu udah main internet hmm. di situ, gitu? atau media sosial? dulu sih belum terlalu ini ya? youtube nya belum terlalu ini sih, 5 tahun yang lalu kan youtube belum terlalu belum terlalu booming seperti sekarang ya, <laughs> belum terlalu, terlalu menghasilkan sekali, iya Okay, berarti sekarang okay. udah menghasilkan ya nah, Amin, ya. amin. Ya, ya, ya, ya Instagram juga kan ah, ya Dulu masih Twitter sama Facebook kan Instagram belum, belum banget gitu Jadi ya hmm. Lumayan sih Lumayan Bahan ya impactnya bagus, Impact bagus hmm. banget Bukan ya besar. Jadi job-job juga banyak banget yang ada uh, situ juga uh. ya oke okay. Walaupun diurusin tetap manajemen ya, ya. Ya. Yeah. Okay. Terus uh, Quote nih Coba bikin quote untuk anak muda Buat mulai karir di dunia musik Pembesar-pesar gitu kesan-kesan ya, saya tuh gak, paling gak pandai bikin kata-kata sih ya jadi wow. lebih ketundepoin aja oke okay. jadi buat kalian, kalian yang memang benar masih ragu, masih takut mm -hmm. buat maju masuk ke dunia musik tuh jangan merah takut, karena musik tuh enggak ada matinya wow musik kan ya, gak ada matinya bener, musik tuh gak ada mati kecuali iya. kita yang ya mati iya, <laughs> <laughs> nah, tapi kan karyanya gak mati bener, karya tuh ada manifestasi orang mati, tapi karyanya gak mati gak mungkin, itu bakal dimatiin di, terus nah, bisa diturun temurunkan ke Anak Cicinya Ratti Lagunya Warkov iya. itu sampai sekarang tuh iya, bener, masih ada Dan masih iya. bisa menghasilkan juga Nah loh. yang baju merah jangan Ush, sampai lolos Dan itu musik masih... itu sebenarnya bisa disambi sih Kan hobi Itu bukan tujuan utama kamu cari duit sebenarnya nah. Tapi bisa menghasilkan duit Wah wow. <laughs> Dan akhirnya bisa menjadi rezeki kita iya, juga ya banget luar biasa, coba deh uh, di kesempatan terakhir ini di Jutok ini aku pengen denger dikit lagunya yang hits dari miliknya Karesani dari aku ya? Yang iya DJ. yang paling hits yang paling hits ini sih Awas Ingar Janji mungkin rapnya aja iya boleh yang Awas Ingar Janji ini cerita yeah. dikit ya, dia recycle dari lagu Sunda yang judulnya Jal Jalin Janji Jalir, Jalir janji. Jalir janji berarti akhirnya adalah... ya, awas ingkar janji itu. Oh, itu Jawa, awas ingkar janji. Indonesia awas ingkar janji. Indonesia Yes. Janji, awas janji, ada niat menyakiti. Ya. Yeah. <laughs> Kayak <laughs> ini. <laughs> <laughs> Wow, ya. luar biasa Jadi itu tadi lagunya ya, yang hits banget ya Luar ya. biasa Yes Ingkar janji Awas ingkar janji, awas loh yeah. Awas, awas jangan janji, jangan marah-marah luar biasa terima kasih sekali lagi, Mbak Rasa ya Luar biasa, keren banget dan uh, kita bakal ada lagi di Jitok-Jitok kedua dan ketiga keempat dan lain-lainnya ya Amin. pokoknya ya Amin, pertama? Iya, ini kayaknya pertama Wow Itu dia, jadi spesial Mbak Resaw ya Terima kasih Oke, semoga uh, Mbak Resaw sukses terus dalam dunia karirnya dan semoga tambah uh, bisa nasional dan internasional ya Amin, bisa bawa nama Semarang ya? Amin, dan semoga kita tunggu karya-karyanya Amin, Pastinya. pokoknya support terus saya Pastinya Untuk bawa nama Kote Semarang Yeayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yes. Oke okay, kalau gitu. Terima kasih buat yang udah nonton ada di ngomong-ngomong asik-asik. Ngomong asik. -asik. Maksudnya subscribe, <tik>